Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa deen Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita panjatkan. Puja dan bersyukur kepada Allah Taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah jalla wa alaa amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersurahkan kepada jenjungan kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti Sebelum kita memasuki materi pengajian hari ini Ada sebagian jamaah kita yang minta untuk didoakan karena sedang menderita sakit Yaitu Ibu Suwati yang tinggal di Purbalingga Kulon dan juga Ibu Siswati yang ada di Gemuruh. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk segera melimpahkan kesembuhan kepada keduanya dan juga kaum muslimin yang sedang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب الناس مذهب البس اشفهما أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألم اللهم رب الناس مذهب البس Ishfihima anta as la shifaa illa shifaa'uk shifaa'n la yughadiru saqama Allahumma rabban nas mudhhibal ba's ishfihima anta as la shifaa illa shifaa'uk shifaa'n la yughadiru saqama wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin Berikutnya Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati materi pengajian kita hari ini judulnya untung atau untung Kalau penjadangan suruh milih, milih yang mana? Untung Gak ada yang pengen Untung? Alhamdulillah Kalau pengen untung, mari kita simak Pengajian kita pada hari ini Kalau gak pengen Untung, gak usah disimak Hah? Orang hidup Di dunia Orang hidup di dunia itu pasti akan menghadapi Yang namanya ujian Cobaan Dan musibah Siapapun yang hidup di dunia Pasti akan mengalami Ujian dan cobaan Kalau pengin Tidak mengalami ujian dan cobaan Tidak usah hidup di dunia Oke okay? Berarti murid petang pun di negu ke akhirat Orang akan ke akhirat Harus lewat mana Dunia Jadi kalau misalnya Ada orang bermimpi Tidak menghadapi Ujian dan cobaan Tidak usah hidup di Dunia Karena ujian Dan cobaan itu sudah Merupakan sunnatullah yang tidak mungkin bisa dihindarkan oleh seorang manusia bahkan sampai oleh nabi kita Muhammad SAW sekalipun di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i Wanqsin min al wal-amfus wal-thamrat. Kata Allah Subhanahu wa Taala, "Walana beluan Kami akan uji kalian bishayin dengan sedikit." Berarti ujian yang kita hadapi niki sedikit, nampak tak? Sedikit. Bishai'in minal khawfi Sedikit rasa takut Rasa takut takutnya itu contohnya no, Contohnya kalau lagi diserang Sama musuh ya, Itu kita akan ketakutan Karena dikejar-kejar oleh siapa? Musuh Seperti yang dihadapi oleh Saudara-saudara kita yang ada di Gaza Gaza pun di sini Palestina Saudara-saudara kita yang ada di Suria dan beberapa wilayah-wilayah konflik lainnya. Di mana kaum muslimin di sana mereka dibunuh, diserang, rasa takut. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedikit rasa lapar. Bisai minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal dan kurangnya harta. Jadi kita diuji oleh Allah dengan kurangnya harta. Mungkin hartanya dicuri, Ibu-ibu pas lagi ke pasar, tahu-tahu pulang-pulang tasnya sudah sobek, jebule ada yang nyopet. Bapak-bapak Pergi keluar kota pulang-pulang ternyata pintu rumahnya sudah didongkel. Ternyata motornya diambil sama maling. Kurang harta. Kemudian apalagi? Kata Allah SWT, Dan kurangnya jiwa. Kurangnya jiwa ini bisa jadi dengan cara meninggal atau sakit. Kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sakit Atau orang-orang yang kita cintai Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sakit Atau diuji dengan meninggal Kita sendiri yang meninggal Atau orang-orang yang kita cintai yang meninggal Entah itu suami Entah itu istri Entah itu anak Entah itu ayah Entah itu ibu Entah itu mbak kakum Entah itu mbak putri ini adalah bagian dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala Dan buah-buahan Biji-bijian Panen Diharapkan akan menghasilkan sekian ton jebulek 100 kilo Mending masih ada panennya ini adalah merupakan ujian yang memang Allah sediakan untuk hamba-hambanya di muka bumi ini. Dan Allah tidak membedakan dalam masalah ujian ini. Antara orang yang beriman dengan yang tidak. Antara orang Islam dengan non-Muslim. Semuanya akan mendapatkan ujian dan cobaan. Makanya coba perhatikan. Yang namanya orang meninggal Apa orang kafir Tok yang meninggal? Orang Islam pun Meninggal Sakit Apakah hanya orang yang tidak Beriman yang sakit? Orang yang beriman pun Sakit Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak membedakan Dalam masalah ujian dan cobaan antara wong Islam karo wong sing utuh Islam antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman semuanya akan mendapatkan ujian dan cobaan lah kalau seperti itu bedanya antara wong Islam karo wong utuh Islam nopo Ustaz bedanya antara orang yang beriman sama yang tidak beriman apa Ustaz kalau semuanya sama-sama mendapatkan Ujian bedane akan kita bahas sekarang Bedane antara Wong sing untung Karena apa? Untung Orang-orang yang beriman Ketika mendapatkan ujian Dan cobaan dia akan Untung Sedangkan orang-orang Yang tidak beriman ketika Mendapatkan ujian dan cobaan Dia akan Untung milik untung. yang kita bahas untung dulu apa buntung dulu kenapa untung oh untung okay. gak apa-apa ya nanti untung dulu nanti baru buntung loh ya apa buntung dulu baru untung kita bahas yang untung dulu ben bang seneng ya. kita bahas siapakah orang-orang yang untung ketika mendapatkan musibah dan keuntungan yang akan didapatkan ini adalah keuntungan di dunia dan di akhir yang buntung pun seperti itu buntungnya buntung di dunia dan di akhir kita mulai dari yang untung dulu orang-orang yang beriman Ketika dia ditimpa musibah ujian cobaan, dia akan untung di dunia. Apa keuntungannya? Orang-orang yang beriman setelah mendapatkan musibah akan semakin baik. Kok bisa ya? Setelah musibah kok malah semakin baik? Kenapa bisa seperti itu Ustadz? Karena orang-orang yang beriman. Ketika mendapatkan musibah, dia akan melakukan introspeksi. Introspeksi sih ngomong? Mawas diri. Ngoreksi. Mengoreksi diri. Dia kenapa kok bisa mengoreksi diri? Karena dia sadar yang namanya ujian dan cobaan itu tidak akan ditimpakan oleh Allah kepada para hambanya. Yang namanya musibah tidak akan ditimbangkan oleh Allah kepada para hambanya Kecuali gara-gara dosa Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fasadu fil barri wal Telah kelihatan rusaknya daratan dan langit eh, dan dan lautan telah kita lihat rusaknya Daratan dan lautan Siapa yang bikin rusak itu? Bima kasabat Gara aidinas Gara-gara Tingkah polahnya tangannya Siapa? Manusia Jadi yang namanya Daratan rusak itu Karena manusia apa? Karena binatang Karena manusia apa? Karena pohon Manusia Ketika ada musibah itu, ketika ada bencana yang merasakan manusia top atau binatangnya ikut merasakan Melasi, ya orang apa-apa, kecipratan, longsor itu yang nebangi yang nebangi allah, pohon itu siapa manusia, yang kena manusia wedus. Uh, sapi, kebo, kucing Semuanya kena Bimakasandat airin nas Gara-gara dosa-dosanya manusia Liudziqohumbak Walladzi aminu Allah subhanahu wa ta'ala Ingin memberi pelajaran Kepada para manusia Dengan Sebagian dari tingkah polahnya. Jadi musibah yang kita alami sekarang di bumi ada musibah di langit ada musibah air ada musibah di bumi, nomor? longsor di langit? pesawat nah. kemudian air banjir, Di mana banjir? di Jakarta di Bandung temun di Malik perbalikah, wontan banjir? wontan? yang timpakan kepada kita berupa musibah di langit, di laut, di sungai, di bumi, itu hanya akibat sebagian dosa-dosa kita. Berarti urung urung kabehan. Belum semuanya dosa ini dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa bayangkan kalau Allah menghukum kita dengan seluruh dosa kita. Jadi pekedel ya. Kita sudah jadi pekedel ya. ya. Kalau misalnya Allah menghukum kita dengan seluruh dosa kita Allah ini baru menghukum kita dengan Sebagian dosa kita Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Menimpakan itu Kata Allah azza wa jalla La'allahum yarji'un Ebuk jeresata Mau sadar Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat 41 Makanya orang-orang yang beriman ketika mendapatkan musibah-musibah itu Dia segera introspeksi diri Makanya terus terang, saya katakan kebangetan Kebangetan ketika kemarin malam Malam nampak nih? U? Malam tahun baru Kebangetan temenan Apanya yang kebangetan, Ustadz? Orang lagi banyak musibah Orang lagi banyak musibah, pesawat jatuh, ada tanah longsor, ada apa lagi? Ada banjir, ada ini, ada itu. Eh, si sempat sempatnya kowe kowe. Masih sempatnya hura hura menyalakan kembang api. Makanya kemarin naudzubillah mindalik saya dengar ada yang tangannya kena. Kena nobo? mercona apa apa itu sampai dibawa ke rumah sakit katanya tangannya enggak tahu hancur atau gimana nauzubillah min dzalik Subhanallah Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian-ujian tadi menjelang tahun baru itu kira-kira ada hikmahnya enggak Allah menimpakan ujian beruntun seperti itu menjelang tahun baru kira-kira ada hikmahnya enggak Pasti ada supaya apa supaya kita para hamba-nya itu introspeksi diri. Alhamdulillah di sebagian kota, ya, alhamdulillah di sebagian kota tidak terlalu marak ya, seperti biasanya. Karena apa? Karena merasa inilah ujian dari Allah subhanahu wa taala. Masa sudah diuji seperti itu, tak sadar-sadar? Adapun orang-orang yang beriman ketika mendapatkan ujian dan cobaan itu Dia akan introspeksi diri Apa kira-kira dosa yang saya lakukan? Misalnya kayak bencana yang ada di mana? Di Banjarnegara Tadi malam kebetulan kami ngisi pengajian di sana Materinya sama dengan ini Untung atau untung? Jadi saya sampaikan bapa bapak ibu-ibu sekalian yang kami hormati, yang namanya ujian kita introspeksi diri dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan? Oh mungkin gara-gara solatnya tidak di dilakukan? Oh mungkin barangkali solatnya masih bolong? Bolong. Saya katakan ini solatnya bolong-bolong apa bolong-bolong bolong-bolong bolong-bolong ternyata jawabannya, sholatnya apa? bolong-bolong-bolong-bolong bolongnya kaget banget naik bolong-bolong, berarti kan bolongnya cuma dua ya. saya tanya, ada gak yang sholatnya cuma setahun dua kali? wanten? oh, pangkes diperbalikah wanten apa? kayaknya kita pada bayi lah <tuh> <tuh> Maka jangan sampai Musibah itu datang Maksudnya Seharusnya kita ini mengambil Pelajaran Jangan sampai Kita juga menjadi korban Ketika melihat ada orang di disana Seharusnya kita mengambil pelajaran Anehnya tempat musibah sekarang Dijadikan sebagai tempat Wisata Ya makanya ada ungkapan kami butuh relawan bukan wisatawan. Jadi banyak kemarin ketika saya lewat itu bermobil-mobil itu, ada yang pakai volkswag, ada yang pakai mobil, ada yang pakai truk. Ya. Semuanya baru, uh, oh, kayak kayak ini, kayak -kaya, ini. Naudzubillahiminshaiti. Nanti kalau misalnya datang lagi kan, dan itu kenyataan kan, kejadian itu. Yang namanya tanah longsor itu ada yang salah, ada pertama, kedua, ketiga kalau nggak salah yang kedua atau yang ketiga banyak korbannya adalah para wisatawan jadi ketika longsor pertama kali ya, ketika longsor pertama kali kan heboh orang-orang pada datang dari Jakarta ikut nonton, dari Bandung ikut nonton, dari mana ikut nonton ketika mereka lagi asyik nonton rrr, hampir setengah konon, hampir setengah dari korban yang berikutnya itu orang luar kota Subhanallah. Seharusnya kan kita mengambil pelajaran. Ketika ada musibah itu orang yang beriman dia akan memperbaiki dirinya. Makanya saya katakan orang yang beriman ketika mendapatkan musibah dia akan untung. Untungnya apa? Untungnya setelah mendapatkan musibah dia akan semakin baik. Yang kemarin salatnya masih bolong-bolong menjadi rapat. Yang kemarin akidahnya belum baik menjadi baik. Yang kemarin masih percaya dengan benda-benda mati dia akan menjadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik sekarang di Purbalingga lagi ramai-ramene. nih <tuh -tuh> ramai-ramene kok, Pak? Waktu nglawih. Terus terang Bapak-bapak Nabi -Bapak, Wahmat itu saya baru tahu kalau batu kelawing itu bagus ketika saya di Jakarta. Jadi ketika saya di Purbalingga malah enggak dengar beritanya. Ketika sampai di Jakarta, ada yang bilang sama saya, "Ustaz, Purbalingga terkenal sekali loh batunya." "Hah? Masa iya?" "Betul Batu apa? Kelawing. Oh, sering saya lewat kelawing tapi saya enggak tahu kalau di situ ada batunya." "Ustaz sama enggak boleh, Ustaz pakai batu akik ya boleh, tergantung. Tergantung." niatnya Kalau niatnya hanya sekedar untuk aksesoris, niatnya hanya sekedar untuk aksesoris, enggak apa-apa. Ya. Yeah. Kalau niatnya hanya untuk sekedar aksesoris enggak apa-apa, tapi jangan berlebihan, lima nunggu kabeh. Oh, boleh salat kayak gini. Kan, salatnya kayak gini nanti salatnya. Oh, enggak bisa, enggak bisa rapet kayak gini. Yeah masa lima lima semuanya pakai, ya. jangan berlebihan lah. Ya. Pakai satu apa-apa bapak? Nah. Itu kalau untuk aksesoris, nggak apa-apa kalau untuk aksesoris. Yang hmm. tidak boleh kalau kalau dia gini, itu cincin ada isinya, isinya nobok. Hmm. Nah isinya waktu ya genah waktu isinya, isinya. Ada yang nunggu, nah, misalnya ini nanti bisa jadi uh, kewibawaan, nanti bisa untuk melet, nah, nanti bisa untuk pesukihan, nah itu gak boleh itu, itu sudah masuk namanya shi, -shiri. makanya kita harus jelasin. Orang-orang yang beriman ketika mendapatkan musibah, dia introspeksi diri. Apa dosa yang salah pula? Sehingga setelah dapat musibah, dia tambah baik. Itulah untungnya di dunia. Adapun di akhirat untungnya apa? Di akhirat untungnya orang yang beriman akan mendapatkan pahala yang tidak ada batasnya. Yang namanya amal soleh Dalam agama kita Satu amal soleh Pahalanya 10 Makanya kata kata, kata Nabi SAW dalam Al-Quran eh, Dalam hadis Nabi SAW Man qara'ah harfan min kitab Billahi falahu bihi ashru Falahu bihi ashru Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, dia akan mendapatkan Berapa? 10 Berarti kalau kita membaca Alif La mim pintan 30 pahala padahal cuma membaca alif lam mim sudah dapat 30 pahala jadi di dalam agama kita amal soleh satu pahalanya 10 sampai 700 tergantung ikhlasnya tergantung amal semakin ikhlasnya tinggi Maka pahalanya akan semakin dilipat gandakan Sampai berapa tadi? 700 Tapi ada amal soleh Ada ibadah yang pahalanya tidak dibatasi oleh Allah Kalau ini kan dibatasi geng. 10 sampai berapa? 700 Ada amal ibadah yang pahalanya tidak dibatasi oleh Allah Apa amal ibadah tersebut? Sabar sama. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberi pahala oleh Allah tidak ada batasnya. Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 10. Nah, inilah keuntungannya orang-orang yang beriman ketika mendapatkan musibah. Orang-orang yang beriman ketika mendapatkan musibah Dia sabar Sehingga nanti pada hari kiamat Dia akan mendapatkan pahala yang tidak ada batasnya Maka keliru sebagian orang yang mengatakan Oke, okay, sabar gue anak Batasnya keliru yeah. Kalau ada batasnya Berarti sabar itu pahalanya juga Ada batasnya Sabar itu pahalanya tidak ada batasnya Makanya sabar itu juga tidak ada batasnya. Makanya orang-orang yang beriman ketika mendapatkan musibah, dia akan beruntung di akhirat. Kenapa? Nanti pada hari akhirat dia akan mendapatkan pahala yang banyak sekali. Dijelaskan dalam sebuah hadis ada di antara para hamba Allah yang amalannya pas-pasan. Amalannya pas-pasan. Dia ya, sholat ima waktu, Alhamdulillah, puasa juga menjalankan. Tapi pas-pasan. Ketika sampai hari kiamat nanti, ternyata kok pahawannya bonyol sekali. Dia bingung. Loh, saya kok badannya pas-pasan kok amalan saya pahalanya kok banyak banget. Ternyata orang tersebut ketika di dunianya sering diuji sama Allah SWT. Sering mendapatkan ujian yang sakit Yang meninggal saudaranya Yang hilang apanya Yang sedih Selalu dia diuji sama Allah Dan dia selalu sabar dengan ujian tersebut Pada hari kiamat Nanti dia temukan uh, Pahalanya ke teman Ternyata dari sabar yang dia miliki Ini orang-orang yang oh, Tuh Sudah setelah selesai membahas orang yang untung kita bahas orang yang buntung kita bahas nggak bahas ya kita bahas orang yang buntung orang yang buntung ketika mendapatkan musibah adalah orang-orang yang tidak beriman ibarat sudah tertimpa eh, sudah jatuh tertimpa tangga wis tiba ketiban anda pelasi teman ya. <guluh> Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah ibaratnya orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman, ketika mendapatkan musibah, dia akan buntung di dunia dan di akhirat. Kok bisa usah? Iya. Karena orang-orang yang tidak beriman, ketika mendapatkan musibah, dia tidak terima dengan musibah tersebut. Bahkan dia protes sama Allah subhanahu wa ta'ala Naudhubillahimin Orang-orang yang tidak beriman Misalnya nih punya anak satu misalnya Anak sematawayang Lagi lucu-lucu nih Ternyata Dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala nyawanya Apa yang keluar dari kata-katanya Kalau dia tidak beriman Dia akan mengatakan Allah ini kok gak adil ya masa anak saya yang cuma satu dicabut, lakai anaknya sepuluh orang mati-mati ini orang yang tidak beriman orang-orang yang tidak beriman ketika mendapatkan musibah dia akan menyalahkan orang lain dia akan mencari kambing hitam dia akan protes sama Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Misalnya ada kecelakaan, protes sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk orang yang beriman, pasti itulah yang terbaik buat dia. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha la yaqdi lil mu'mini qad'an illa wa kana khairan lahu." Allah itu tidak akan menakdirkan sesuatu buat orang yang beriman, melainkan pasti itu yang terbaik buat dia makanya kalau panjenengan mendapatkan takdir, contoh sakit nah, sudah mau berangkat, berpergian kemana gitu, sudah dirancang sekian lama subhanallah panjenengan sakit sehingga tidak jadi berangkat kalau orang yang beriman, dia akan mengatakan Ini sudah takdirnya Allah Dan pasti ini yang terbaik Kalau orang yang tidak beriman Dia akan mengatakan Tiga-tiga nih Allah kok tiga banget ya Saya ini sudah menyiapkan Sekian bulan, sekian tahun Perjalanan ini Kok Allah menadirkan saya sakit, gimana sih? Contoh yang lain Orang mau haji Sudah bayar nomok ONH sudah lunas Suami istri sudah mau berangkat Eh subhanallah Istrinya H-min Dua ya. H-min dua Mis rame-rame ternyata Sakit dan meninggal dunia Sedih gak? Sedih gak? Sedih Manusiawi gak? Manusiawi. Gak apa-apa sedih, Yang tidak boleh itu protes sama Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah gimana sih ya Allah Kok bisa-bisanya Saya sudah bayar lunas Saya sudah nabung setiap puluh tahun Kenapa kok malah istri saya dicabut Sebelum berangkat Allah ini gimana sih Astagfirullah Dijaga Nampaknya? Orang yang tidak beriman ketika Mendapatkan musibah Dia tidak percaya dengan takdirnya Allah bahwa takdir Allah itulah yang terbaik Adapun orang yang beriman, dia meyakini bahwa takdir Allah pasti yang terbaik. Makanya di dalam agama kita, kalau tertimpa sesuatu tidak boleh kita mengatakan dongeng. Enggane itu enggak boleh. Apa enggane? Andaikan, itu enggak boleh. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in asabaka syai'un fala taqul lau annif'alatu kana kadha wa kada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya kalian ditimpa musibah, tidak boleh kalian mengatakan andai aku enggak seperti itu. Contoh nggih, contoh. Panjenengan kalau mau ke Purwokerto dari Purbalingga lewat mana? Sokaraja nopo pada marah? Lebih sering mana, Sokaraja nopo pada marah? Sokaraja yeah, Sudah, saya ambil satu misalnya Panjerengan biasanya lewat mana? Sokaraja Setiap minggu atau setiap hari mungkin dinasnya di Kurokorto Lewat Sokaraja terus Eh, suatu hari Kok ingin ya lewat nama? padamara? Kok ingin ya hari ini saya lewat padamara? Ternyata Ketika lewat padamara, kecelakaan Kenapa? Kecelakaan Lecet-lecet, ya, sikilnya -lecet, itu gel Motornya rusak Kira-kira Kalau orang tidak beriman, kata-kata yang Terucap apa? Nah, nopo Eh enggak Ini orang lewat Iya enggak? Iya enggak? Andai kan saya tidak lewat Pada marah Ini tidak boleh kalau sudah terjadi sesuatu Tidak boleh kita mengatakan andegan Kenapa katanya, kata Nabi S.A.W Fa'inna lau tafta'u syaitan? Sesungguhnya kata-kata andegan Enggane, donge Itu membuka pintunya Setan Coba sih Panjenengan ya Sudah kecelakaan seperti itu Lecet-lecet istri datang Ya istri datang, Panjengan lagi sakit-sakit seperti itu. Istri datang, kemudian bapak ne, bapak ne, jatuhkan liwat. Nah. Rasanya gimana pak? Sudah sakit, di, dimarahi, disentil sama istri. Membuka pintu setan. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau misalnya Panjengan itu hari itu tetap lewat mana? Soka Raja. Apa jaminan selamat? Apa jaminan selamat? Tidak tentu, belum tentu. Malah bisa jadi panjangan lewat sana kecelakaan mati. Mungkin apa, Bapak? Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala terutuk di dalam hati lewat pada mara ingin menyelamatkan panjenengan dari kecelakaan yang lebih parah. Makanya orang yang beriman kata Nabi tadi, ya, tidak boleh mengatakan lau, tidak boleh mengatakan andeikan. Terus apa yang seharusnya dikatakan? Walakin kul kadarallahu wa mashaaafal. Kalau mendapatkan pus musibah, hendaklah dia mengatakan ini sudah takdirnya Allah. Iki wis takdir Makanya orang-orang yang beriman ketika mendapatkan musibah hp ni hilang apa malah twitter hilang kecelakaan apa malah sih hilang apa baju hilang <laughs> apa pun musibah yang menimpa dia dia senantiasa mengatakan ini sudah takdirnya allah. Kalau orang tidak beriman mendapatkan musibah dia akan protes sehingga dia selalu hidup di dalam kegundah gulanaan dina dina kursi pok sedih terus, nyalahkan terus isinya. Ketika ada musibah seperti itu misalnya, ketika ada musibah ee, tanah longsor itu gara-gara pemerintah ini tidak menyiapkan nobo sirene sirene peringatan adanya. Tanah longsor Ya oke okay lah, kalau untuk introspeksi oke okay. Tapi kalau misalnya kemudian Jadi tidak Mengoreksi diri sendiri Ini gara-gara dosa yang saya lakukan Ini yang salah Dapat musibah yang dijadikan kambing hitam Siapa? Orang lain Gak boleh seperti itu Ini orang-orang yang buntung Buntung di mana? Di dunia Di akhiratnya juga buntung apa di akalnya buntung? Dia terancam dengan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam neraka jahannam Jadi orang-orang yang tidak terima dengan takdir Allah Pada hari kiamat nanti dia akan terancam dengan siksaan Allah azza wa ta'ala Makanya cocok Kalau orang-orang yang tidak beriman ketika mendapatkan musibah Kita katakan sudah jatuh Tertimpa tangga sudah mendapatkan musibah di dunia, nanti pada hari kiamat akan mendapatkan siksa di neraka. Naudo bilahimin. Nah, sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini intinya, ketika mendapatkan musibah kita jadilah orang-orang yang untung, jangan mau jadi orang yang untung. Semoga bermanfaat. Monggo kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nongko, J, Nongko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebagian orang-orang yang habis rap biasanya akan melaksanakan sunat bahwa tim apa sunat sunat apa itu tidak tepat apapun atau sate atau bagaimana apakah itu tuntunan dari ya. bukan itu bukan iya ya. kalau memang tuntunan yes, pelaksanaannya kan mantap ya. tapi kalau tuntunan sunat kan nampus ayah ayah sebuah orang begitu iya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Pertanyaannya, banyak orang kalau habis sholat fardu, mengamalkan sholat sunnah itu pindah, pindah tempat. Apakah itu ada tuntunannya atau tidak? Kalau secara spesifik hadis Nabi SAW, saya belum tahu. Tapi yang pernah saya baca, ada sebagian ulama berdalilkan dengan firman Allah. Yang berbunyi, Yawma izin tuhadithu akhbaroha. Surat nampaknya? Azal-zalah nampaknya? Okay? Okay, Nggak, azal-zalah. Yawma izin tuhadithu akhbaroha. Pada hari kiamat, bumi-bumi cerita tentang kejadian-kejadian yang terjadi di atasnya, di atas muka bumi bumi cerita kepada Allah. Wahai Allah, dulu di atas muka-Mu, di atas muka bumi ini si fulan melakukan ini ini ini ini. Yang baik maupun yang jelek. Ya kalau maksiat ya nanti bumi ini lapor sama Allah, ya Allah si fulan ini dulu melakukan ini dan itu. Ya. Dan juga kebaikan, dan juga keba kebaikan. Maka ada sebagian ulama mengatakan Semakin banyak tempat di atas muka bumi yang kita jadikan tempat ibadah, maka akan semakin banyak laporan yang dilaporkan kepada Allah. Itu seperti itu. Setahu saya itu yang saya baca seperti itu. Tapi ya sekali lagi itu nggak harus, harus, ya tidak, Nak tidak harus. Tidak harus. Kalau misalnya sampingnya nggak mau pindah ya jangan di, jangan dipaksa. Ya. Kalau memang adanya di situ ya ndapa apa, apa kan besok masih bisa mencari tempat lain, ya. Besok masih bisa mencari tempat lain. Intinya boleh lah, ya. tapi tidak harus, tidak harus. Monggo ada yang lain? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kami. Dalam masa ini Dikatakan bahwa Semua musibah adalah Akibat daripada dosa Kemudian yang perlu kami tanyakan Bagaimana Dengan musibah yang menimpa Para nabi Contohnya seperti nabi ayub Yang pernah sakit sampai kurang lebih Tujuh tahun, kemudian nabi yunus Yang ditelan-telanikan Termasuk nabi Muhammad SAW Yang pernah kena sekir Apakah ini juga mengakibat dari yang kedua Orang yang ditimpa musibah Katakanlah sakit, kesedihatan bersedih dan sebagainya Kemudian dia banyak berdoa Ya Allah, Ya Allah dan seterusnya Apakah ini membuktikan bahwa orang tersebut tidak penara? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pertanyaan yang bagus musibah katanya dari dosa nah, terus kalau ada nabi-nabi mendapatkan ujian dari Allah apakah juga karena dosa ini berawal bermula dari perbedaan pendapat para ulama apakah para nabi itu melakukan dosa atau tidak apakah para nabi itu maksum suci dari dosa semuanya atau ada dosa-dosa kecil yang mereka lakukan ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Menurut para ulama yang para nabi itu sucinya dari dosa besar saja, bukan dari dosa-dosa kecil, maka mereka mengatakan itu adalah efek dari dosa kecil. Dan itu pun sudah diampuni sama Allah subhanahu SWT, sehingga mereka akan maksum kembali, bersih dari dosa. Ada pun menurut ulama yang mengatakan bahwa para nabi ini maksum dosa besar ataupun dosa kecil, kata mereka musibah yang menimpa para nabi adalah untuk mengangkat nobat derajat. Makanya tadi saya sampaikan ada sebagian orang di muka bumi ini mendapatkan musibah-musibah-musibah terus untuk mengangkat derajatnya di mana di surga. Jadi jawabannya seperti itu. Kemudian kalau ada orang sakit kemudian dia berdoa Apakah orang yang seperti ini dikatakan tidak terima Tidak kona Jawabannya orang sakit itu disuruh berusaha untuk berobat Dan dia disuruh berusaha untuk berdoa Minta kesembuhan Yang tidak boleh itu kalau usahanya belum berhasil Kemudian protes itu yang tidak boleh jadi kalau misalnya panjenengan sakit, watuk ya, Kemudian panjenengan minum obat Boleh Bahkan nabi kita memerintahkan wau wow, Berobatlah kalian Ini perintah dari siapa? Rasulullah s.a.w Beliau memerintahkan supaya kita berobat Maka kalau ada orang berobat Saat sakit Kita tidak katakan wah ini gak menerima takdir ini Enggak Dia menerima takdir Cuman dia disuruh untuk ih Ikhtiam Orang yang tidak menerima takdir itu Kalau sudah berobat, berobat, berobat, berobat Belum sembuh-sembuh terus Dia protes sama Allah Itu yang tidak boleh Ya, Jadi sekedar sakit Kemudian berobat, berdoa Itu malah justru diperintahkan Di dalam agama kita Jadi, Yang lain mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam honorable dan hadirin orang yang mempunyai pindah ke Ada anak-anaknya yang satunya yang enggak enam orang tua. Sebenarnya bagaimana kehidupan yang seperti itu? Apakah anak-anak hidupnya apa berguna? Ya, insyaallah itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sekarang ini sedang ada istilah yang lagi booming namanya anak indigo pernah dengar ibu-ibu anak indigo belum ya anak indigo itu istilah untuk anak-anak yang katanya punya indera keenam orang jawa mengatakan weruh sakderenge winarah weruh sakderenge winarah mengetahui kejadian sebelum terjadi. Apakah itu kelebihan? Saya katakan itu kekurangan, bukan kelebihan. Itu kekurangan. Kenapa? Karena hidupnya tidak nyaman. Hidupnya tidak nyaman. Sebab dia selalu terhantui kejadian-kejadian yang akan datang. Kok bisa Ustaz dia mengetahui kejadian-kejadian seperti itu? Sangat besar kemungkinan. Dia mendapatkan bisikan-bisikan dari makhluk lain. Alias nombor setan. Lusat masa bocah cilik ketempelan setan. Mungkin. Kok bisa mungkin? Karena nun sewu mungkin ketika dulu proses pembuatannya. Botan bismillah. Bawa apa? Bismillah Kata Nabi SAW Amainna ahadakum Law ata ahlamu faqal Andaikan kalian Ketika berhubungan suami istri Membaca Bismillah Membaca apa? Bismillah Wonton kelanjutan ini apa Bapak Tuhan? Apa Coba apa coba kelanjutannya? Lah berarti nggak apa ni? Bismillah, Allahumma jannib nasheitana, wajannib sheitana ma rozaktana. Nampak? No? Allahumma Jannibnas syaitana Wajannibis syaitana Marozaktana Artinya Allahumma Ya Allah Jannibnas syaitan Jauhkan kami dari setan Wajannibis syaitana Marozaktana Dan jauhkan setan dari anak-anak kami. Ya. Barang siapa sebelum melakukan hubungan suami istri. Dia membaca doa tadi. Kemudian malam itu Allah menakdirkan dikaruniai anak. Kata Nabi, Lam Setan gak bisa ganggu anak tersebut. Ah, anak-anak indigo ini deang, saya katakan apa? deya. Wong tuane ketika akan berhubungan tidak baca bismillah. Akhirnya diganggu oleh senta Makanya ada sebagian ulama Kalau gak salah, Imam Mujahid Kalau gak salah, beliau mengatakan Maksudnya kalau orang tidak baca Bismillah, Nuhun Sewu ini Ini buatan pornografi ya. Setan itu Nuhun Sewu akan nempel Maaf, di kemaluannya laki-laki Kemudian setannya ikut Masuk ke dalam kemaluannya Perempuan Akhirnya tercampur Antara air maninya laki-laki dengan air maninya setan Akhirnya lahirlah anak setengah Ya Allah Ustaz Yang lebih ngerti itu ngani Siki Mulani ya Ini hadis saya ini Adis sahih. Yeah. Ya. Wah, sing ketlanjur iki keبري iki Ustaz. <laughs> yang sudah terlanjur bagaimana nih Ustaz? Kalau misalnya ternyata ada di antara anak-anak kita yang ternyata dahulunya kita enggak belum tahu, enggak doa. Kemudian ternyata dia punya tadi itu indra ke-6 katanya, ya. Yeah. Itu caranya adalah dengan di-ruqyah. Kita kan sudah bahas pada hari apa kemarin? Hari Ahad. Yeah. Kita sudah bahas di-ruqyah. Di-ruqyah itu diwawasakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi anak-anak seperti itu, itu adalah anak yang punya kekurangan, bukan kelebihan. Dia perlu dikasihani. Bukan malah didatangi. Orang-orang pada datang ke situ, pada tanya, tanya, tanya, tanya. Kocosnya jadi dukun. Anak seperti itu, jangan boleh orang-orang pada tanya-tanya macam-macam. Anak seperti itu dirukiah, dibacakan Al-Quran, dengan harapan nanti saya tanya akan, akan pergi. Ya, ada yang lain? Bungo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah mengucapkan atau bukunya penulang bukunya mengucapkan selamat kepada non muslim, misalnya dengan orang Arab. Padahal orang itu yang non muslim baik kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya atau bolehkah Wanita pakai wangi-wangian Yang niatnya itu tidak untuk maksiat Tapi untuk eh, bahwa menunjukkan Bahwa orang Islam itu tidak Corok atau tidak eh, berbau Atau dan sebagainya yeah. Kemudian yang ketiga Bagaimana? Bolehkah di belakang nama wanita, nama perempuan itu nama pakai nama suami? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama, bolehkah mengucapkan ucapan selamat natal? Ini sudah lewat sebenarnya Tapi gak apa-apa saya jelaskan, ringkas saja Para ulama telah berijma' Para ulama telah berijma' Ijma' niku napa? Sepakat satu kata bahawa mengucapkan selamat natal itu hukumnya haram. Ijma' para ulama. Tidak ada perbedaan di antara para ulama. Ijma' tersebut dinukil oleh seorang ulama yang hidup pada abad ke-8 Hijriyah, yaitu Imam Ibn Qayyim al jawziyah rahimahullah. Ya. Jadi ucapan selamat Natal itu hukumnya haram berdasarkan ijma para ulama. Makanya orang Islam seharusnya mengetahui hukum ini. Apakah ketika kita tidak mengucapkan Natal berarti kita tidak toleran? Jawabannya tidak mesti demikian. Ya. Apakah toleransi itu hanya diukur dengan ucapan Natal? Enggak. Jadi kita berbuat baik tetap berbuat baik kepada mereka Ya Dalam hubungan duniawi Kita diperintahkan untuk berbuat baik sama mereka Makanya Nabi SAW biasa berhubungan baik dengan orang Yahudi, orang Nasrani Yang mereka bukan orang-orang kafir harbi saat itu Akan tetapi kalau masalah agama Lakum, dinukum, waliah din ya. Ini perayaan sudah masuk dalam tataran agama jadi, kita tetap berbuat baik Sama mereka, ketemu sama mereka Boleh senyum, boleh, tidak apa-apa Akan -apa. ya. tetapi kalau mengucapkan Selamat Natal, ini tidak diperbolehkan Berdasarkan ijma' para ulama' Tidak ada perbedaan pendapat Di antara mereka, ulama' terdahulu Ulama' terdahulu Kemudian yang kedua Bolehkah wanita Memakai wangi-wangian Dengan tujuan untuk menampakkan Bahawa Islam ini bukan agama yang apa? <laughs> Jawabannya boleh, Bu Boleh pakai wangi-wangian Kalau dihadapan suami Boleh pakai wangi-wangian Kalau untuk suami Kenyataannya sekarang Kebalik Nggak mau buatan, Pak Nah, Bu, temenan Nek arep kondangan Nek neng rumah Nambok Kebalik itu ya. Yeah. Kalau di rumah harusnya Wangi Kalau di rumah harus wangi Berarti kalau keluar harus apek Ya enggak nah. Yang namanya menampakkan kebersihan itu kan gak harus pakai minyak wangi Yang penting badannya bersih, bajunya bersih, gak tahu apa Jadi kalau misalnya baju gak ganti-ganti lima -ganti hari, ya wajar kalau apa Nah sekarang ibu-ibu kan Masya Allah kan Mandi sehari berapa kali, Bu? Dua, minimal Minimal dua kali Ya, Kemudian baju Setiap hari atau dua hari Sekali ganti Masak kayak gitu bau apa Insya Allah ya enggak Insya Allah enggak Maka jawabannya Pakai minyak wangi boleh atau tidak Boleh, kalau untuk Suat Senang pak ya Nanti mulai pagi ini ya, Manjenengan harus jadi Mengingatkan istri Oke, okay, mau bok wis ngaji deneng mambone si kiye-kiye. Makanya ngaji, kalau ngaji untung jenengan ini. <laughs> Kemudian yang ketiga apa tadi ya? Apa? Apa? Oh iya, yeah. nama-nama, betul, betul. Bolehkah Wanita itu belakang Namanya dikasih nama suami Sebaiknya dihindari Sebaiknya dihindari Kecuali kalau ya Kecuali kalau dikatakan Bu siapa, itu gak apa-apa ya, Contoh gini Misalnya saya Namanya Abdullah Saya punya istri namanya Hanifah Kemudian Hanifah istri saya ini Dipanggil Bu Abdullah, itu tidak apa-apa Tapi kalau dikatakan Hanifah Abdullah Itu tidak boleh Sebaiknya dihindari Karena belakang nama itu Seharusnya adalah nama siapa? Ayah, nama ayah Bukan nama suami Ya, Seharusnya Kalau istri saya misalnya Hanifah binti Bapaknya beliau binti Ahmad misalnya, Hanifa binti Ahmad, itu boleh tapi kalau Hanifa Abdullah itu sebaiknya dihindari karena di dalam agama kita yang namanya nama seseorang itu dikaitkan dengan nama siapa? bapaknya, bukan dengan nama suaminya tapi kalau dipanggil, eh Bu Abdullah, itu gak apa-apa ya. karena tidak digandeng antara nama uh, dia dengan nama suaminya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahu ma'abbihmika ashadu alla illa anda asta'firuka wa atubu ideen bissalamarikum warahmatullahi wabarakatuh